Terjumpa Pulang pasti kita berdua Dennyi Kita masih bersama, oh asmara anak SMA. Aku suka selalu denganmu di atas motor berdua. Dan kini rindu Apakah hari ini oh semua kita dari Eva. Hari ini kita kolaborasi bareng aku. Kita Tiffany. Nah, sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih luar biasa untuk Cool Space. Tempatnya keren banget. Kita bisa syuting di sini. Tadi udah baru beres juga. Thank you, Workspace. Thank you, keren Thank banget you. tempatnya. Suas terus ya, Workspace. Terus. Uh, tempatnya keren banget, ternyata aku tahu konsep Coworking Space ini keren sekali. Terus sangat mendukung yang namanya bisnis-bisnis uh, di Indonesia terutama. Kemudian ini gak cuma tempat kerja doang, tapi juga lebih ke community. Jadi lu bisa ketemu sama banyak orang yang punya satu misi dengan satu visi barang. Jadi buat gua ini tempat yang sangat keren sekali. Ada uh, kenapa harus pada datang ke sini? Soalnya selain tempatnya memang bagus banget, di sini tuh memang multifungsi banget. Banyak tempat-tempat yang bisa dipakai buat nanti meeting lah, rapat lah, ketemu sama teman-teman buat reuni pun juga cocok banget. Yes, right. Nah, karena yang pertama itu uh, mereka fasilitas tuh lengkap banget. Jadi mereka udah ada uh, Wi-Fi, terus tempatnya nyaman banget, service semuanya. Jadi mereka tuh orang-orang yang mau kerja di sini benar-benar bisa konsentrasi fokus dengan pekerjaan mereka. Terus uh, cocok banget buat orang-orang yang uh, perusahaannya itu sedang berkembang. Dan apalagi mereka yang bisa mobile ya, jadi nggak butuh kantor tetap nah lain tuh benar-benar enak banget. Mereka bisa datang kapan aja, pulang kapan aja, fleksibel banget pokoknya. Keren tempatnya. Thank you,